Bu Widia, selamat siang Halo siang i Ya silakan Ibu, komentar Anda Ya pajak selalu begitu Dia di t a r g e t pemerintah banyak Akhirnya kita juga di pros sama pajak Misalnya seperti dia punya patokan Sektor ini h a r u seberapa persen Setor daripada、uh, Omset brutonya Itu kan kayak pemerasan Gak g setiap、uh, sektor itu sama Misalnya otomatis Setiap dealer, misalnya Yamaha, Suzuki, Honda Itu kan semua berbeda-beda Tapi dipotok b e r a p a harus bayar s o b a h pajak Berapa persen mereka punya pasokan Sendiri gitu loh、hmm. Kayaknya kok sekarang Pajak memerah rakyat Kalau n gak g setelah sekian、uh, Mereka ngancam pemeriksaan seperti itu Oke baik Terima kasih Pak Leo selamat siang、uh, Selamat siang Bu Wina y a s i l a k a n Pak komentar Anda y a komentar saya、uh, Kita n g gak usah bicara pengalaman Bu Kita lihat aja, sekarang、uh, ibu punya gaji enam juta misalnya sebulan Ibu dipotong PPH Ibu belanja, ibu dipotong PPN terus Ya, belanja dimanapun kena PPN gitu loh Eh, pajak-pajak kita bayarnya udah bayar pajak Pajak buli bangunan pun bayar, bayar telepon pun kena pajak s e m u a a pajak Jadi ya, mana ada kurang sih bayar pajak gitu loh Terima kasih、mm -hmm. Selanjutnya p a Gilbert Ya, itu... Pak Zoy pajak kan semuanya kan terkutuk, semua itu. Tujuh turunan terkutuk gitu. Ya kan, semua dipajak dari pajak ke pajak, pajak, pajak, pajak, pajak ke berganda. Terus, ini kan semakin banyak yang ditolak-tolak, ini kan semakin kesepatan, ini kan j a t u h n y a k e p e n g a d i l a n pajak. Dari situ dia main, dia main, hengki-pengki, itu korupsi-korupsian. Jadi semua masuk ke kas negara, tujuh puluh persen lah, pasangan mereka tiga puluh persen ke kas negara, itu kan seperti banyak. Menurut Dirjen Pacak Mantan n y itu, Pak Fuad b a w a s i r juga. Dia bilang 70 persen itu menguap. Ia bilang 30 persen masuk ke k a s negara. Ya, ini negaranya, negara berkutub, nih. Terima kasih. Baik Terima kasih, Pak Gilbert. Selanjutnya, Pak Andre, selamat siang. Ya, silakan Pak komentar Anda. Tadi Dirjen Pacak, ya, p e k Manep, ada p r e s i l e n lampu persen pengusaha di Tolak 294. Yang diajukan oleh pengusaha sekarang. パジャクやらジュパ s ャクやらジのパジャクやらジュパジャクやらジュパジャクやのジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジパジャクやらジュパジャクやらパジャクやらジュパジャクやらジュパやらジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジャクやらジュパジャ パーキューバー。パーサーバーえ s t r i f i k a s i pajak yang nggak、uh, cocok gitu ya maksudnya s e l i s i h gitu、uh, tapi data yang diminta itu kadang-kadang tuh aneh gitu loh maksudnya udah lama sekali gitu ya maksudnya udah 3-4 tahun yang lalu masih diminta lagi sehingga kita kesulitan untuk meng, apa, mengeceknya lagi nah, padahal setelah kita cek ternyata benar kita angka kita, kita yang benar ya n bukan, bukan salah nah, akhirnya Ya sering terulang begitu Bu, jadi saya kira ini kurang teliti ya saya kira ya orang pajak itu mestinya lain kali ya、eh, sebelum suratin wajib pajak harus benar-benar teliti dulu gitu loh Bu jadi jangan sampai orang direpotin udah, udah sekian lama, disuruh bongka-bongka r -bongka f l e n y a lagi gitu loh Bu、eh. saya kira itu betul yang dikatakan、lagi. jadi mungkin di jam aja perlu reformasi itu aja Bu terima k a s i h terima kasih Selamat sore Pak Ali Selamat sore Ya, silakan dengan Hasan、oh, yang kalau masalah pajak p e r h a t i a n n y a bukan b a h a s a r a n baru masalah k o e k s i k o r e k s i gitu、hmm. terutama kami ngalamin di PTJK di t a n j u n g Priok lebih banyak waktu empat lima bulan yang lalu atau lima tahun yang lalu, entar barangnya udah entah kemana, karena kita coba ngobrol-ngobrol katanya ternyata iseng-iseng berhati ya kalau b u t u bayar t e k u r enggak ya udah itu aja pengalaman kita tersendiri itu.、Hmm. Oke、okay, terima kasih Pali, halo Pak Ali terputus ya malam Pak Yusuf. Hmm. Silahkan Bapak Biasanya ini peluang untuk、uh, Untuk mengering Kembali ya Dan umumnya Bajak-bajak Dukenai 2 kali lipat gitu nah, Akhirnya kemudian nego Ya n g kira-kira seperti itulah、hmm. Nah umumnya begitu ya Baik、Oke. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Anton selamat malam Selamat malam Silahkan Bapak Ini, ini kayaknya apa, apa, tugas pajaknya harus belajar lagi gimana cara menghitungnya pajak Jangankan untuk yang, yang perusahaan ya Untuk yang a pajak a pribadi aja juga salah-salah hitung-hitungnya Iya、uh, uh, uh, uh, uh. e, itu、hey. aja sih、uh, yeah. Apa namanya supaya belajar lagi itu petugas pajak Untuk cara menghitung pajak yang benar Pajak、okay. saya pengalaman pribadi itu masih sampai sekarang yang 2009 masih nyangkut gitu b a i terima kasih banyak Pak Anton komentar Anda Selanjutnya dengan Pak Tony, selamat malam Bapak Selamat malam Iya, komentar Anda silakan Pak Tony Jadi kalau sama orang pajak, bicara jujur salah Enggak jujur juga salah Jadi artinya memang pajak ini kan mencoba supaya kita bayar pajak yang j u j u r Tetapi kita udah bicara j u j u r contoh. Kita sebagai pengusaha omsetnya masih kecil, tetap disuruh bayar pajak. Nah, sekarang peraturan pajak kalau kita punya omset misalnya toko lah, misalnya sepuluh juta omset, itu disuruh bayar 0,75 persen per bulan. Nah, coba bayangin aja omset sepuluh juta. Penghasilan bersih cuma dua juta ibaratnya t e r u bayar pajak Mau bayar karyawan Pekor, tapi tetap harus bayar pajak Nah itu kalau bicara jujur Jadi memang n gak g adil lah Kalau untuk pengusaha kecil p e Raturan pajak ini mesti direvisi、okay. Terima kasih kembali Pak Tony Pak Andi selamat malam Selamat malam Mbak Iya, volume r i d a mohon d i k e r j a k a n sedikit Pak iya, Itu y a i pajak itu kalau menurut saya itu jadi ajang korupsi lah Kayak gais lah begitu lah ya Kurang lebihnya Jadi itu p u n g a s a m a u dipersulit dulu, sampai sudah pusing-pusing Nanti sudah, nego di kantor Kue berapa yang anda mau kasih, nanti gampang saya hapus Saya pernah pengalaman, saya punya pajak, jadi u h tahun yang lalu aja masih di kota a、ah, s i t u sama dia、hmm. Sama orang pajak saya juga bingung cara hitungnya, cara gimana Pajak <laughs> di Indonesia begini gue, saya kasih tau ya Bayar salah, tidak bayar juga salah Mendingan jangan d i p a k a e b u s nego saja Nah, kalau kita sudah jalan nego, negara mau jadi apa?、Ya. Semuanya miskin, ini kan rakyat, ini d o a n g rakyat ini. Jadi kalau baik benar masuk negara sih, monggo aja, kita rela aja, yang penting perhitungannya benar. Itu yang wajar-wajar saja, tapi kan i nih, jalan t e b a n y a k n y a masuk kandung pribadi nih. Hmm, hmm. Pak,、okay. datang ke kantor saya jam 10 besok ya, kita nego. Nah, ini deh nih. Terima、okay. kasih, Pak. Terima kasih kembali, Pak Andi. Saya beralih ke Pak Agi. Selamat malam, Pak Agi. Iya, malam, Bu. Silakan, Pak. パトガスは着ました。 d a n d i a n c a m kalau yang ngerjain bukan orang pajak, pasti akan ditolak.、Hmm. Semacam itu dialami oleh teman-teman saya nggak cuman s a orang. Makanya sekarang ini banyak teman-teman yang bikin gerakan kayaknya beban anti pajak segala macam, banyak i t u、hmm. Karena ujung-ujungnya nggak jelas juga ujung-ujungnya nego duit, nego duit dan sebagai orang、uh, wirausaha ada di bagian yang sangat tidak menguntungkan. t a n a n kiri salah, maju ke j e p i t mundur ke j e p i t パキトロい。い、okay.。はい。はい。は i はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はは Itu lewat disitu 60 juta misalkan omsetnya di bawah 60 juta nggak bayar pajak atau gimana? Itu p e n j u a l mie ayam atau warteg aja itu kalau s e tahun 60 juta aja aja itu kalau hitung hitung. Jangan pengusaha yang、uh, kecil kecil yang mungkin orang peng pengusaha yang、uh, yang boleh dibilang masih kelas menengah ke bawah atau bener,、uh, Itu mungkin. Pembahasan bersihnya aja mungkin omset bisa tapi kalau dibagi dengan karyawan ini itu semua habis juga di r e v i e arah balik. Tapi kalau boleh dibilang w a b t e t atau penjual mie ayam, itu kalau setahun 60 juta dapat itu omsetnya. Tapi kan mereka juga berjasa sendiri, jadi mereka juga nggak tahu pas a e r h i t u n g a n n y a Jadi mereka tuh pilih-pilih gituloh. Saya bilang p a j a k ini buat, buat ajang korupsi juga. Terus kedua juga. バカする。